107 FM Radio Dakta 107 FM Kita lanjutkan kembali ke Dakta di malam hari ini Masih bersama Ustaz Ahmad Rafialsi Silakan Ustaz uh, Rekan Dakta Berikutnya adalah Saya ingin sampaikan tentang Urayan daripada beliau Sheikh Abdul Rahman As-Sadi Tentang apa yang dimaksud dengan An-Nasihah Lillah Wali Kitabihi Wali Rasulihi Wali immatil muslimina wa ammatihim Bagaimana kita paham Apa yang maksud dengan menasihati Allah Menasihati kitab Allah Menasihati e, Rasulullah Menasihati para pemimpin kaum muslimin Dan kemudian e, adalah menasihati umumnya kaum muslimin Syekh Abdul Rahman Asadi As Dan nanti saya akan tambahkan dengan sumber-sumber lain adalah mengatakan kata beliau yang dimaksud dengan menasehati Allah adalah al-iyatirafu bi mengakui tentang keesaan Allah watfarudihi bi sifatil kamal bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang asal yang tunggal dan semuanya adalah bermakna sempurna alawajin la yushariku fiha musyarikun tidak ada yang bisa menyerupai, tidak ada yang bisa menyertai terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa dari sisi manapun. Kemudian yang kedua adalah al-qiyam bi'ubudiyatihi zahiran wa batinan. Melakukan wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa baik zahir maupun batin. Antara lain misalnya adalah selalu Menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh harap dan penuh cemas takut Disertai dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu beristighfar kepada Allah Karena manusia adalah tidak bisa tidak Bahwa dia selalu berada dalam keadaan kurang Berada dalam keadaan tidak tepat Berada dalam keadaan salah Selalu melanggar kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya adalah makna menasihati Allah itu artinya adalah tidak boleh mempunyai suatu sikap yang berani untuk melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena justru dia adalah harus memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan justru tidak boleh melakukan banyak maksiat atau justru meninggalkan maksiat dengan totalitas. Rekan-rekan sekalian, juga dia adalah harus berusaha bagaimana menyempurnakan amalan amalannya yang berkenaan dengan penghambaan dia terhadap Allah Subhanahu wa Di dalam perkara ini Ibnu Salah saya tambahkan daripada perkataan beliau, Ibnu Salah rahimahullahu taala mengatakan bahwa di antara apa yang harus dilakukan dalam rangka menasihati Allah itu artinya adalah dia juga hendaknya mencintai dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah berjihad terhadap orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melawannya. Kemudian melakukan dakwah dan agar bagaimana caranya manusia meniti jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diseru dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang kedua. Apa yang dimaksud dengan menasihati Kitabullah Menasihati kitab Allah itu adalah Caranya kata beliau Syekh Rahman As-Sadi adalah Melalui Menghafalkannya Mentadaburi, memikirkan Mendalami, merenungkan Terhadap apa yang menjadi isi Kandungan Al-Quran Mempelajari lafad-lafadnya Serta makna-maknanya Beristihad Dalam beramal Agar bagaimana dia adalah Selalu sesuai dengan Al-Quran Dekat atas sekalian ditambahkan Oleh uh, Al-Imam Ibn Salah Kata beliau Bahwa dimaksud dengan menasihati kitab Allah itu adalah Beriman kepada Al-Quran Membenarkan Al-Quran Bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Bahwa Al-Quran adalah Allah turunkan untuk Sebagai pedoman bagi manusia Berikutnya adalah menghormati, kemudian mengagungkan dan menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai pedoman hidup. Tidak hanya sebagai slogan, tetapi betul-betul ketika dia menyatakan beriman kepada Al-Quran, kepada Kitabullah, maka dia berusaha agar bagaimana kehidupan dia adalah selalu tepat sesuai dengan tuntunan-tuntunannya. Ketika dia beriman ataupun menasihati terhadap Kitabullah, juga dia harus selalu dalam berbagai perkara hidupnya itu adalah selalu berpedoman, berpatokan, bertitik tolak baik dalam perintah maupun larangan dia adalah selalu mengacu kepada Kitabullah. Apa yang diperintah oleh Al-Quran dia selalu jalankan, apa yang dilarang oleh Al-Quran maka dia selalu cegah dan dia jauh daripada perkara tersebut. Dia memahami ilmunya Mentadaburi ayat-ayatnya Menyeru manusia Terutama kaum muslimin Agar dia dan mereka selalu berada menepati Al-Quran Terpenting dari itu adalah Membela Membela Al-Quran Daripada mereka orang-orang yang selalu berupaya Untuk membuat Al-Quran ini menjadi coreng, Memalsukan Al-Quran Membuat kesan cacat terhadap Al-Quran Menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kurang Menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak relevan Menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah tidak sesuai dengan zaman Dan sebagainya Semua itu adalah semestinya Kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang menjalankan hadis ini Khususnya dalam rangka menasehati kitab Allah, Maka dia tidak boleh tinggal diam Tetapi harus bangkit bagaimana membela dan memberantas orang-orang yang seperti itu, karena itu adalah bertentangan dengan makna an-nasihah. Siapa yang mengaku berislam dan menasihati kitab Allah, maka dia harus jalankan item atau poin-poin yang saya sebutkan tadi. Syekh Abdurrahman Asyadi, rekan dakta, dimanapun anda berada, melanjutkan kata beliau, وَأَمَّنْ نَسِحَةُ لِرْرَسُولُ Ada Adapun menasihati Rasul, yang dimaksud dengan menasihati Rasul adalah kata beliau, Al-imanu bihi wa mahabbatih Beriman dan mencintai Rasulullah Mengimani bahawa Rasul Muhammad adalah Dia orang Arab Orang-orang yang Allah pilih menjadi Rasul Orang yang Allah munculkan Allah bangkitkan untuk menjadi petunjuk Bagi semua manusia Dan sebagai wujud kasih sayang Allah Untuk alam semesta Dia harus mencintai Rasulullah Cinta kepada Rasul adalah bagian daripada din Bahkan dia adalah wajib Bahkan dia adalah hak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tentu Selama dia sesuai dengan tuntunan beliau Berikutnya adalah Bagian dari mana menasihati Rasulullah adalah Mendahulukan Apa yang berasal daripada beliau Daripada mendahulukan jiwanya Daripada mendahulukan hartanya Mendahulukan anaknya Bahkan semua manusia Tidak boleh ada di antara orang yang mengaku muslim umat Muhammad, lalu dia mendahulukan selain Rasulullah dan ajarannya daripada yang lainnya. Berikutnya adalah menasihati Rasul itu dalam bentuk mengikuti Rasulullah dalam berbagai perkara. Baik itu urusan perkara yang disebut dengan usuludin, urusan akidah, urusan keyakinan, maupun perkara yang berkenan dengan masalah furuk yani Yang orang sebut biasanya khilafiyah Ataupun masalah fikih Ataupun perkara yang disebut dengan e, hal Yang disebut dengan amalia Harusnya orang yang menasihati Rasul itu adalah Mengedepankan sabda Rasul Dari perkataan siapapun Harusnya orang yang menasihati Rasul itu Adalah bersungguh-sungguh Di dalam kehidupannya Untuk selalu menepati dan menepati menetapi terhadap apa yang menjadi petunjuk ataupun ajaran atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan mengaku umat Rasul tetapi dia sunnah Rasul tidak tahu apa yang harus dilakukan tidak tahu dan ini adalah tentu bagian daripada dia tidak melakukan nasihat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apabila itu tidak dilakukan maka berarti dia tidak melakukan nasihat terhadap Rasul yang terakhir adalah kata beliau Menasihati Rasul itu maknanya adalah Menolong din Rasul Apabila Al-Islam dicoreng-moreng Apabila Islam dituding Apabila Islam dikatakan bahwa dia adalah Cacat ataupun kurang Ataupun tidak relevan Ataupun mungkin bermakna negatif yang lainnya Seperti pada zaman sekarang Bahwa Islam cenderung dituding Sebagai agama teroris misalnya, Dan seterusnya Maka dia adalah mestinya bangkit Untuk menera tarisir memberikan penerangan memberikan penjelasan bahawa Islam itu rahmatan lil alamin dan bukan seperti apa yang dituduhkan intinya Menasihati Rasul adalah semestinya seperti apa yang dikatakan oleh para ulama mengenai paham terhadap hadis ini di dalam apa yang dikatakan oleh ibnus salah rahimahullah taala beliau menambahkan bahawa Kata beliau diantara apa yang harus dipahami tentang menasihati Rasul adalah bahwa dia mestinya membenci siapa saja orang yang membenci Muhammad dan sunnah Muhammad Menegakkan prinsip walak dan barok Artinya adalah cinta terhadap orang yang mencintai Muhammad dan ajarannya Benci terhadap orang yang membenci Muhammad dan ajarannya Alayhi salatu wassalam Harusnya orang yang menasihati Rasul itu di dalam kehidupan sehari-harinya berakhlak sesuai dengan akhlak Rasul, beradab sesuai dengan adab Rasul dan seterusnya dan seterusnya. Adapun menasihati terhadap para pemimpin kaum muslimin adalah antara lain bahwa mereka meyakini keabsahan daripada kepemimpinan mereka ketika mereka proses dan prosedurnya sesuai dengan syariat Islam dan kemudian mentaati, mendengar terhadap apa yang menjadi Perintah dan aturan-aturannya Kemudian tentu adalah juga memberikan nasihat Memberikan masukan yang baik Meluruskan ketika mereka keliru Ataupun jauh daripada jalan yang benar Adapun yang terakhir adalah Bahwa menasehati umumnya kaum muslimin Adalah antara lain Dengan cara mencintai kaum muslimin Sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri Mereka tidak suka apabila ada Perkara yang luka Ataupun perkara yang menyakitkan, Perkara yang membuat kaum muslimin menjadi duka Sebagaimana dia tidak suka yang demikian Itu pada dirinya Orang yang menasihati kaum muslimin Mestinya dia adalah Berusaha Semampu mungkin Untuk bagaimana caranya Agar mewujudkan Persaudaraan diantara kaum muslimin Ditambahkan misalnya oleh Alimam ibnu Salah Bahwa menolong dan menasehati para pemimpin kaum muslimin Artinya adalah juga menjauhi apa yang menjadi perkara Yang menyebabkan menjadi kacau Kemudian menasehati terhadap kaum muslimin Artinya adalah bahwa mereka memberikan bimbingan Memberikan seruan kepada kaum muslimin Mengajari mereka perkara-perkara din Kemudian menutupi aurat dan kelemahan kaum muslimin Menolong mereka ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak curang, tidak hasad Tidak dengki, tidak iri terhadap mereka kaum muslimin Karena mereka adalah dari kalangan kaum muslimin itu sendiri ...yang harus mereka nasihati dan mereka cintai. Demikian. Kembali dari Geri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107. Kita masih di kajian malam bersama Ustaz Ahmad Rafialsi. Untuk rekan dakta yang ingin berpartisipasi, silakan di 0218816363 untuk memberikan pertanyaan. Dan juga melalui SMS kami di 0815 -107 -107, ya. Untuk andarkan yang malam hari ini ingin memberikan pertanyaan. Tema kita seputar nasihat ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Rafii. Sudah ada di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Maaf. siapa ibu? Ibu Yunita Jakarta Timur Perumnas. Oke silakan Ibu Yunita. Selamat malam Ustad. Oh, ya. uh, ini saya mau tanya Ustad. Uh, saya punya teman. Hmm. Dia tuh setiap habis sholat wajib gitu, dia selalu uh, membiasakan membaca uh, kayak subhanallah subhanallah gitu Tapi jumlahnya banyak gitu loh Ustadz, sampai 100 gitu hmm. hmm. Kita uh, ngajarin anaknya baca doa apa gitu setiap pagi 20 kali, katanya supaya pintar gitu Dia bilangin kalau itu tuh uh, terlalu berlebihan, jadi jatuhnya bid'ah, saya bilang gitu kan hmm. dia uh, malah ngotot katanya kamu gurunya siapa gini-gini gitu itu caranya untuk ngasih tahu ke dia itu gimana ustadz ya supaya dia nggak tersinggung gitu loh hmm. yeah. Yeah. Uh, terus apa ya kak yang saya sampaikan tuh sudah benar atau salah gitu ustadz ya ya yeah. yeah. baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk ibu Yunita ya di Jakarta Timur di belakangnya kita sapa assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari siapa ibu Bu Ina di diceritkin. Silakan Ibu. Iya, ini menyimpang Pak Ustaz ya. Uh, saya baca di buku eh, di majalah uh, bahwa kita enggak boleh ada foto-foto kenangan atau seperti makhluk hidup gitu. Uh, terus gimana kalau ada VCD yang menyampaikan apa ceramah-ceramah itu itu gimana Pak Ustaz? Mm -hmm. Yang keduanya uh, yang saya baca juga kalau orang meninggal misalnya sakit perut terbakar atau uh, musibah apa tenggelam hmm. uh, itu katanya mati syahid yeah. uh, itu mati syahid itu dijamim masuk surga atau langsung masuk surga uh, walaupun dia tidak uh, Salat atau mengerjakan ibadah yang lainnya ya gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh satu lagi kita belakang di, di kita terima di belakang ibu ina assalamualaikum waalaikumsalam dengan siapa ini? Dengan Lili. Lili? Iya. Di mana Lili? Lili di ancol. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya selamatallah. Uh, eh saya mau nanya. Orang tua saya kan menabung di bank konvensional gitu Ustaz. Tapi jauh sebelum fatwa MUI kalau riba itu haram. Uh, saya mau nanya Pak Ustaz, kalau bunganya itu uh, kita kan enggak berani makan, mau disumbangin aja itu boleh enggak Pak Ustaz? Oh itu aja. Iya. Assalamualaikum baik, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya untuk Ibu Lili di Ancol Kita langsung jawab ya. Pertama dari Ibu Yunita ya Ya. Silahkan Ustaz Untuk Ibu Yunita ya eh, Apa yang Ibu sudah lakukan itu terpuji Artinya adalah bahwa ketika Ada di sekeliling kita Baik keluarga maupun orang lain Melaksanakan cara ibadah Berhamba pada Allah Tetapi dengan cara yang tidak ada Ajarannya dari Rasul Lalu terpanggil untuk meluruskan Itu sudah bagus Dan itu teruskan dan dikembangkan hmm. Hanya tentang eh, bagaimana caranya Adalah caranya juga Kita tidak boleh mengada-ada ya Cara kita mengajar Cara kita meluruskan Cara kita menasehati Dan seterusnya itu adalah hanya semata-mata melaksanakan Apa yang sudah dicontohkan Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Tidak boleh misalnya mau meluruskan orang Kitanya kemudian melakukan perkara yang salah Itu juga salah Jadi katakan saja Ibu Misalnya bahwa e, Kita sebagai umat Muhammad Beribadah itu harus jelas pedomannya Misalnya saja Orang adalah punya barang Barang itu kan harus ada Bagaimana Agar si barang itu bisa benar dan awet Maka harus ada dengan prosedur pemeliharaannya Kita agar supaya terpelihara Islam yang terpelihara, kita yang terpelihara Maka harus sesuai dengan prosedur sunnah rasul Cara tadi bahwa tasbih sekian atau melebihi batasan sunnah Kemudian juga mengajarkan anak dengan contoh dan maksud yang tidak e, ada ajarannya Itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilanjutkan di tradisi tradisikan Karena dia adalah tidak ada ajarannya Tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Bukan menjadi baik Bukan menjadi amalan soleh Tetapi dia adalah akan tertolak Nah caranya adalah Bagaimana agar orang itu Satu Yakin terlebih dahulu Bahwa yang jadi pedoman bagi dia adalah Quran dan sunnah Kemudian yang kedua adalah Bagi kita harus puas Bahwa cara ajaran Islam itu Yang dulu yang baku Dan tidak boleh ditambah Dan tidak boleh dikurang Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita menanamkan kepada dia untuk selalu dengan lega menerima ajaran dan keputusan Rasul lebih daripada hanya sekedar rasa ataupun ajaran ajengan ataupun kiai karena tidak boleh ada guru, ada orang yang diikuti dan ditiru kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian, Ibu. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan sedikit-sedikit. Sesuai dengan keadaan yang Ibu hadapi. Iya Dari Ibu Ina di Cilincing ini ada tiga pertanyaan langsung nih Ustadz. Hmm. Yang pertama foto kenangan, nafis di cerama dan e, mati syahid hmm. akibat musibah atau bagaimana ini? Ya, e, bagi Ibu Ina ya, itu foto yang disebut dengan foto fotografi, hukum asalnya adalah bahwa menggambar itu haram. Menggambar adalah perkara yang diharamkan oleh syariat. Karena apa? Karena Rasul dengan ancaman kutukan. Kata Rasul, "La'anallahu al-musawwirin." Semoga Allah mengutuk kepada mereka orang-orang yang menggambar. Nah, hanya saja menggambar ini adalah menggambar yang dengan tangan diukir dan seterusnya. Nah, adapun yang dengan alat hanya cukup pejet dia tidak ikut serta untuk menggambar sebetulnya Tetapi alat itu sendiri yang sudah disediakan fasilitasnya Maka itu adalah sebagian para ulama mengatakan boleh Tetapi bersyarat Syaratnya adalah tidak untuk sekedar kenangan Dia adalah betul-betul dorurah Betul-betul diperlukan untuk perkara-perkara yang strategis Misalnya untuk foto di KTP Atau di paspor Atau data-data yang memang diperlukan bukti gambar diri Adapun hanya sekedar main-main, kepuasan itu adalah tetap masuknya dalam posisi haram Demikian juga tentang masalah video Video yang dibolehkan itu adalah video yang di dalamnya tidak mengandung unsur mengundang Untuk melakukan sesuatu perkara yang fasad, yang rusak Atau mungkin apalagi yang besar seperti zina Maka itu adalah boleh misalnya termasuk untuk dakwah untuk mengajar Untuk yang lainnya Itu tidak mengapa Atau e, diringankan Tetapi kalau untuk misalnya Perfilman yang di sana ada unsur Telanjang Ada unsur memperlihatkan aurot Atau e, kedustaan e, Yang terjadi Bukan suami diatakan suami Dan sebagainya maka itu adalah Termasuk perkara yang masuk Dalam masalah yang haram Tentang masalah syahid Bu e, betul itu disebut dengan namanya syahid dunia, syahid dunia. Jika ada orang yang meninggal terkena runtuhan ataupun misalnya tertimbun atau misalnya adalah tenggelam atau misalnya dalam keadaan melahirkan dan seterusnya sebagaimana dijelaskan oleh Rasul, maka itu adalah termasuk dalam kategori syahid dunia. Tetapi bukan berarti syahid dunia ini adalah menyebabkan orang tersebut masuk surga tanpa proses. Dia tetap diproses, hanya tentu mereka dengan kasih sayang Allah, Allah akan ringankan terhadap mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mereka sholat, mereka beriman pada Allah, mereka beramal sholat. Tapi kalau mereka sudah tertimbun, tidak sholat. Atau tertimbun dalam keadaan berzina atau berbuat maksiat, maka mereka bukan tergolong syahid dunia. Tetapi mereka adalah tergolong dalam kategori su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik. Adapun pertanyaan yang ketiga ya dari Ibu Lili ya. Hmm. Itu dari Ancol tentang masalah penggunaan bunga riba. Bunga riba itu adalah haram. Sebagaimana ribanya itu sendiri haram. Riba ini adalah termasuk dosa besar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu riba wa muqilahu wa akilahu wa, wa, wa Jadi Memakan atau menggunakan atau menikmati hasil daripada bunga riba adalah termasuk haram dan terkutuk Dengan lafaz hadis Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan Nah bagaimana cara menggunakannya? Tadi disebut bahwa bagaimana jika kita ingin sumbangkan Maka sumbangan ini harus didefinisikan Untuk apa sumbangannya? Kalau sumbangannya untuk dikonsumsi maka berarti tidak boleh Karena termasuk dikutuk Kata Rasul tadi La lah an riba wa akilah huwa mukilah yang memakannya dan yang memberi makannya. Oleh karena tidak boleh untuk konsumsi. Nah, yang dibolehkan sesudah fatwa para ulama adalah bahawa riba itu digunakan untuk perkara yang kotor, sebagaimana dia adalah maknanya kotor. Karena bunga riba tadi. Jadi, bisa ibu sumbangkan untuk misalnya masalah solokan ataupun got yang kotor. Nah, begitu itu adalah bisa atau misalnya e, menguras tinja yang tentu adalah fasilitas umum bukan fasilitas pribadi itu adalah boleh. Atau misalnya adalah menyumbang untuk perkara-perkara yang dinikmati oleh umum. Misalnya untuk penerangan, misalnya untuk jalan umum yang semana dengan itu. Adapun untuk yang terpuji misalnya membangun masjid, membangun madrasah Menyumbangkan pada yayasan, pada pesantren, ataupun pada anak yatim, dan sebagainya. Maka itu adalah tidak boleh, karena dia adalah kotor dan harus digunakan untuk perkara yang kotor atau untuk fasilitas umum, bukan untuk fasilitas pribadi. Demikian, Bu Baik, kemudian uh, kalau yang tadi Ibu Ina ini pertanyaannya ketiga sudah dijawab tadi ya. Yeah. Mengenai yang akibat musibah ini. Hmm. Baik, kita langsung terima kembali di 08 di 8816363 tapi kita ke SMS dulu ini di 081511107 107. Dari Haifa, Ustaz saya mau bertanya, saya mempunyai adik dan dia yatim, tetapi dia itu kalau disuruh salat sama saya tidak mau ini selalu membantah. Nah, pokoknya susah banget ini. Apakah yang harus dilakukan ini Ustaz? Ya tim ya. Uh -uh. Kemudian uh, wajib menjawab salam. Ini bagaimana Ustaz? Ya. Kemudian kita terima di 8816363 bagi rekan-rekan dakta yang ingin memberikan pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Dengan Rusli. Pak Rusli di mana, Pak? Di Bekasi. Silakan Pak Rusli halo, Ustaz, salamualaikum. waalaikumsalam assalamualaikum. ini mau tanya ya, kalau hmm. saya sebenarnya kalau sholat subuh itu ada kunitnya atau enggak ya? soalnya kan saya pernah baca hadisnya itu kata itu kan sesuatu perkara ini ada-ada kan gitu ya. Hmm. nah terus kalau misalnya Enggak ada gitu, itu uh, di daerah sini kan proses banyak kan banyak yang mereka pakai itu terus ngangkat tangan gitu kalau berjamaah gitu kan ya? ya. Yeah. Itu gimana ya Pak Ustadz ya? Terus yang kedua, dalam, apa, kan setiap gerakan suatu kan takbirnya. Itu ngangkat tangan apa enggak ya? Di, di, misalnya abis luku, abis luku kan sama yang ulari mana-mana bidang, ngangkat tangan. Terus misalnya uh, balik, apa, dari, Orakat pertama, orakat kedua, bangun sujud, angkat tangan lagi tu, enggak, ibu saya? Ya, ya, terima hmm. ya, kasih, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Rusli dari bekasi kita terima kembali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari Pak Ukit, dari Jongol, buat Pak ya. Mas, siapa? Pak Ukit. Ukit. Iya. Jongol ya, pak ya? Jongol, abah. Silakan, pak. Assalamualaikum, buat pak saya. Assalamualaikum ini namanya masalah tayamum pak ustadz ya ada yang sampai pergelangan terus sampai sikut tuh yang soleh yang mana gitu pak ustadz ya. mm -hmm. nah, terus yang kedua kalau uh, gini ini ada teman ngadain uh, motor ke saya terus motor tuh diojekkan sama dia terus dia satu ratus sepuluh ribu dari uh, apa itu termasuk riba apa enggak mm. nah, terus juga ada seperti mobil angkutan gitu ya dikadain terus dia yang yang pegang Dia setor bisakan sehari e, 20 ribu gitu hmm, hmm. Nah itu juga termasuk riba pak Enggak gitu Pak Ustaz hmm. Hmm. Nah itu aja Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kita langsung jawab ini ke SMS dulu tadi Ustaz Iya Tentang SMS masalah Anak yatim ya Lalu dia disuruh sholat sulit Hmm Uh, ketahui bahwa Tidak ada anak yatim Tidak anak yang tidak ada, tidak yatim Atau bukan yatim Kata Rasulullah SAW Bahwa Muru awladakum bis sholati Lisab'in Wadribuhum li ashrin Wafarriquhum fil madhaji Kata Rasulullah SAW Bahwa ajarkan Perintahkan Anak kalian yang umur 7 tahun itu Dengan sholat dan pukul jika dia sudah umur 10 tahun Tentu disuruh lalu tidak mau sholat maka boleh pukul Dan pukulan itu tentu pukulan yang mendidik dan bukan pukulan yang melukai Kemudian kata Rasul pisahkan dalam tempat tidur antara laki-laki dan perempuan tentunya Nah jadi eh, siapa nih Bu Haifa atau Pak Haifa nih itu adalah Bahwa cara mendidiknya adalah tentu kita awalnya adalah diberikan pengertian pada anak itu Kemudian yang kedua adalah dibiasakan Diberikan pengertian artinya Nak bahwa sholat itu wajib Nak bahwa kita ini muslim Nak bahwa kita ini harus meyakini bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah Diberikan eh, yang kedua setelah pengertian Adalah pembiasaan Dibiasakan bahwa di eh, dibiasakan setiap hari harus sholat dibangunkan diingatkan, kemudian dikontrol, kemudian dinilai, dan seterusnya. Berikutnya diberi contoh. Orang tuanya, ataupun walinya harus memberi contoh. Bahwa dia kalau nyuruh sholat, maka dia harus memperlihatkan sholat, harus mengajak dia sholat, harus memberi hadiah jika dia sholat, atau harus dia memberi hukuman kalau dia tidak sholat, dan seterusnya. Nah, ini adalah harus dilakukan. Berikutnya yang terakhir adalah pen penting ya, adalah, ini yang termasuk penting saat ini, yaitu bahwa kontrol teman dan handai tolannya jangan sampai dia bergaul dengan yang tidak baik karena dia akan berpengaruh besar pada kepribadian anaknya tim tersebut demikian ya ya baik ustadz ini ada penelpon dari Jeddah ya yang ingin bergabung assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dengan siapa Allah. pak dengan zainal mahdi pak zainal mahdi ya, ya di Jeddah. Jeddah saudi ya. arabia ya ya silakan pak zainal ini barusan saya tuh dengar masalah uh, apa uh, masalah ada zikir atau apa gitu bacaan-bacaan sehingga jadi bid'ah itu kan? Mm -hmm. Saya pingin tahu masalah bid'ah itu ada uh, ada berapa macam bid'ah sih sebenarnya gitu mm -hmm. dan kadang-kadang kita juga ketengak takut salah gitu apa ini? Katanya ada mendengarkan ada bid'ah hasana ataupun bid'ah dolalah gitu. Mm -hmm. Nah mohon penjelasannya dari Pak Ustadz mm -hmm. Terima kasih dan uh, buat kru semuanya gitu. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih nih jauh-jauh dari Jeddah mm -hmm. ya Sudah bergabung di malam hari ini Tapi dilanjutkan dulu Ustadz tadi pertanyaan oh, ya. dari SMS ini Ya tentang masalah menjawab salam tadi ya mm -hmm. e, Jawab salam dari? Dari SMS tadi Apakah uh, wajib kita untuk menjawabnya? Oh, yeah. Kalau memberi salam kepada orang Itu adalah sunnah hukumnya mm. Tetapi kalau kita menjawab salam, maka itu adalah kewajiban hukumnya. Hmm. Jadi, e, menjawab salam itu, memberi salam pada orang itu, kata Rasul itu adalah bagian dari cara untuk menghidupkan, saling mencintai sesama kaum muslimin. Hmm. Tetapi kalau dia adalah menjawabnya, maka itu adalah kewajiban. فَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ مِسْلِحَا artinya adalah bahwa dia wajib untuk memberikan salam, eh, memberikan jawaban atas salaman itu karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib ya kalau menjawab salam tentu. Lihat juga zaman sekarang adalah menjawab salam itu ternyata salam yang diberikan itu oleh orang kafir. Hmm. Orang kafir memberi salam pada muslim dan itu sudah menjadi kebiasaan zaman sekarang. Oleh karena itu ketika menjawab pun lihat dulu kalau dia kira-kira Bahwa bukan dari kaum Muslimin maka jawabannya sebagaimana diajar kepada Rasul adalah hanya cukup pada kata waalaikum titik tidak dengan waalaikumsalam. Tapi kalau dia adalah Muslim artinya terlihat tampangnya kelihatannya bahwa dia adalah Muslim tentu dengan utuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikian hmm. tentang yang kedua ya bu hmm. pak Rusli ya pak Rusli jadi tentang masalah kunut subuh iya Eh, Pak Rusli yakini bahwa kunut yang berasal dari Rasul adalah hanya kunut yang satu bulan Rasul betul berkunut Tetapi di dalam riwayat yang sahihah Hanya kunutnya selama satu bulan Berarti kalau saja kita katakan 30 30 kali 5 Berarti 150 kali sholat Setelah itu tidak lagi kunut Apalagi mencontohkan untuk hanya pada sholat tertentu yaitu subuh Adapun yang disebut dengan kunut subuh itu menurut al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i al dalam Fathul Bari mengatakan Bahawa ini disebut dengan la yazalu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu e, hatta faraqad dunya artinya adalah yaqnutu bahwa Rasul selalu kunut sampai dengan meninggal itu maksudnya kunut di sini adalah yutilul qiyam artinya berdirinya lama jadi melamakan berdiri ketika sholat subuh bukan kunut seperti yang kita kenal nah, Oleh karena itu sikap kita ketika bermakmum pada imam yang kunut Maka kita tidak ikut-ikutan Tidak wajib mengikuti imam karena dia tidak sesuai dengan sunnah rasul Jadi kita tidak angkat tangan dan kita tidak mengaminkan Demikian ya Pak Rusli Adapun tentang masalah berdoa Mengangkat tangan di dalam sholat maka harus diketahui bahwa mengangkat tangan dalam sholat itu ada dua istilah. Namanya eh, takbir, takbiratul intiqal dan yang kedua adalah takbir al-ihram. Takbiratul ihram adalah di awal ketika kita memulai sholat. Yang kedua adalah takbiratul intiqal artinya adalah takbir untuk pindah dari gerakan ke gerakan yang lain. Nah, itu adalah ada beberapa. Nah, antara lain adalah ketika yang tadi disebutkan masalah bangkit dari ruku' Betul, itu adalah mengangkat tangan dan bertakbir, tentu mengatakan Sami Allahu liman hamidah dan mengangkat tangan kembali setinggi e, bahu atau daun telinga. Kemudian ketika dari rakaat kedua setelah tasyahud awal akan ke rakaat ketiga, itu juga adalah mengangkat tangan seperti kita takbiratul ihram. Demikian Pak Rusli. Kita lanjutkan kembali pertanyaan dari Bapak Ukit di Chongkol ini. Silakan Ustaz. Ya Bapak Uktu Jonggol ya tentang masalah tayamum hmm. e, caranya adalah sudah ditafsirkan dicontohkan dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila kita tayamum adalah untuk tangan hanya sampai dengan pergelangan tangan Ila lurski ya ilah aruski sampai dengan pergelangan tangan saja jadi tidak mesti atau tidak sampai dengan siku seperti kita hanya sedang wudu Jadi itu e, Untuk Bapak Ukit Tentang masalah tayamum hmm. Tentang e, gadainya tadi ya Bahwa e, Motor, mobil Lalu e, Digadaikan tetapi Motor itu diputar Mobil itu diputar dan store Setiap hari e, Itu adalah Tidak dibenarkan Pak mestinya Tidak boleh terjadi karena yang disebut dengan gadai itu adalah dia termasuk dalam kategori barang jaminan Jadi dia meminjam atau perlu uang, cash misalnya Lalu barangnya adalah menjadi apa yang ditahan ya Sehingga dia adalah dihargakan hari itu Lalu si uang itu ataupun eh, dia adalah dimanfaatkan Tetapi barangnya adalah harusnya sesuai dengan kesepakatan kalau seandainya dia adalah tidak boleh dipakai, karena hukum asalnya adalah dia adalah karena butuh, bukan karena suka. Kalau karena suka berarti tidak termasuk, Pak. Tidak termasuk dalam perkara gadai. Dia menggadai karena dia butuh. Mobil yang dia sukai atau motor yang dia sukai, dia pakai, dipakai oleh orang lain. Padahal sebetulnya tidak suka. Kalau dengan suka rela, maka itu tidak tidak termasuk itu. Oleh karena itu, Cara yang dilakukan adalah dia dengan campur antara kilah berkilah dengan gadai. Oleh karena itu harus diulang kembali Pak itu tidak boleh proses itu terjadi. Tetapi harus diulang akarnya bahwa hanya sekedar sebagai gadai dan tidak untuk dipakai demikian. Apalagi untuk diputar ya. Hmm. Untuk uh, Zainal ya, di yeah. Jeddah. Sebenarnya kalau tanya tentang masalah jenis ataupun macam bid'ah Bid'ah itu ada dua Ada bid'ah namanya haqiqiyah Ada bid'atun idofiyah Bid'ah haqiqiyah itulah bid'ah yang sesungguhnya Dimana dia adalah termasuk e, haqiqiyah yakni diadakan baru, betul-betul baru Apakah dalam perkara akidah, apakah dalam perkara amaliyah Yang ini masalah ibadah Dia adalah dola'lah Kullu bid'atin dola'lah Nah berkata masalah idwafiyah adalah Ibad bid'ah yang dia adalah merupakan tambahan Tambahan tetapi dia adalah bisa masuk dalam kategori bahwa eh, tidak seperti halnya yang eh, pertama Idwafiyah itu adalah ada yang Misalnya zikir lalu dia tambah bilangannya seperti tadi Pernanya pertama ya Kemudian ada suatu ibadah lalu dikurangi caranya Atau ditambah caranya Nah itu adalah termasuk juga tidak boleh karena menambah dan mengurang Sedangkan kalau kita ambil perkataan Imam Masyuti bahwa Bid'ah atau katakanlah menambah dan mengurang itu adalah termasuk tidak boleh Nah adapun ada istilah namanya bid'ah hasanah Maka sebenarnya Bid'ah hasanah itu ada Tetapi kalau bukan dalam perkara din Misalnya dalam perkara teknologi Dalam perkara transportasi Dalam masalah perekonomian Dalam masalah apa saja yang berkenaan masalah duniawi Maka itu adalah boleh bid'ah Menggunakan mikrofon Menggunakan komputer Menggunakan misalnya adalah uh, infocus dan seterusnya Itu adalah termasuk bid'ah hasanah melakukan misalnya dengan speaker dan seterusnya itu adalah bid'ah hasanah dan itu boleh. Tetapi kalau masuk dalam kategori din, maka itu tidak boleh fikir. Harusnya misalnya istighfar 3 kali ditambah jadi 4 kali. Subhanallah harusnya 33 ditambah jadi 41 kali. Nah, kemudian caranya, kemudian eh, lagunya, suaranya, cara komandonya, semua itu adalah bisa menjadi bid'ah. Tetapi kalau kita lihat bahwa seperti yang diberikan e, rumusnya oleh As-Syaikh al-Usaymin rahimahullah ta'ala Bida itu adalah lihat dari sisi enam Kalau ada satu dari enam maka ada bid'ah. Satu sebabnya Dua adalah jenisnya Tiga adalah kadarnya Empat adalah bilangannya Lima adalah tempatnya Enam adalah waktunya Nah kalau waktu itu adalah itu Enam dari enam perkara itu adalah Mengada-ada tidak sesuai dengan syariat Maka padahal itu adalah urusan din Maka itu adalah terkategori dalam masalah Bid'ah yang tentu Akan ditolak dan Perkara itu adalah tercela demikian Iya baik, kemudian kita ke SMS dulu Ustaz, Apakah ada batasan-batasan ini Tentang nasihat Ya, e, insya Allah e, Mungkin masih agak Bersambung nih sedikit mm -hmm. tentang masalah Nasihat ini di pertemuan akan datang Kita akan bahas insya Allah Tentang adab nasihat Hmm. Ya jadi kalau kita mau menasihati orang itu kayak apa, hmm. gitu kan? Bagaimana triknya, bagaimana prosedurnya, bagaimana adabnya. Insya Allah mungkin uh, pertemuan akan datang kita akan bahas karena waktu hmm. kita sekarang tidak memungkinkan. Hmm. Jadi akan kita bahas dan jawabannya mungkin sekalian saja nanti di pertemuan akan datang. Iya, baik kita terima kembali di 8816363 untuk rekan yang ingin berpartisipasi kembali. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Abdullah Pak Abdullah Abdul Rasir Abdul Rasir di mana, Pak Di Jakarta Jakarta, Silakan ya, Pak Pak nah, Ini, Assalamualaikum, Pak Dad Alhamdulillah, Pak Ini, Pak Dad Kerja di, di, di Jadi shop ya. Ya. Mm -hmm. Itu kan Kita sholat enggak Nggak pas, Gitu, kan Enggak pas waktunya, gitu Ya pas, nanyain tentang kemudian uh, ya, itu termasuk apa enggak terus udah gitu uh, batas itu berapa kilo oh, batasannya berapa kilo gitu ya terus gitu yang dicarain lo mm -hmm. ngah dihit katanya siapa seratus lebih apa adisnya enggak gitu, gitu aja kan oke okay, baik cakap yes, Assalamualaikum Ini mengenai jarak waktu sholat Ustaz Ini kan sopir gitu Ustaz Ketika dia mungkin dari Bekasi Mau jalan ke daerah mana Kemudian belum sempat sholat ashar gitu atau sholat juhur ini bagaimana Kemudian di satu lagi kita terima Dalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Pak? Dengan Junaidi Tanjung Priyuk Silakan Pak Junaidi Saya mau tanya Ada dua orang tua yang sudah meninggal Kemudian anaknya Dia mengapa? Katakanlah beribadah ya untuk amalan-amalan sebagai anak siang soleh hmm. itu, Padahal antara orang tua dengan anak itu berbeda manhaj ya kan? hmm. Berbeda manhaj Anaknya katakan bahkan alus sunnah ya gitu. Hmm. Orang tuanya ya manhaj kebanyakan orang gitu ya yeah. Apakah amalan anak yang sholat itu sampai kepada kedua orang tuanya gitu? Gitu hmm. aja Pak Ustad? Ya. Hmm. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junedia di Tanjung Priuk. Kita langsung jawab ini, Ustad. Ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Abdur Rosid. Pak Abdur Rosid, dia tentang masalah uh, jarak ke uh, supir atau jarak tempuh untuk melakukan sholat. Pertama diketahui bahwa Uh, sholat itu kalau jama' itu tidak berkenaan dengan masalah jarak hmm. Jadi jama' itu adalah kaitannya dengan masalah kebutuhan yeah. Jadi kalau kita sangat sedang membutuhkan Maka boleh kita jama' hmm. Antara dua waktu Boleh jama' diakhirkan, boleh jama' ditakdimkan Tapi kalau masalah kosor Maka kosor itu adalah terkenaan, berkenaan dengan masalah jarak Jarak yang e, disepakati itu tidak ada Karena para ulama berbeda pendapat tentang masalah jarak safar ini adalah sampai puluhan dan belasan hmm. Nah e, hikmahnya adalah Dari banyak pendapat ini bisa jadi menjadikan keringanan terhadap umat ya Terhadap ketika menghadapi berbagai masalah Tetapi kalau misalnya kita lihat dari si jarak Sheikh Saleh Al-Azai mengatakan kepada beliau bahawa Jarak safar itu adalah 84 kilo Jadi apabila sudah jarak tebus 84 kilo Maka dia adalah boleh melakukan kosor Dari 4 menjadi 2 Nah itu adalah sebagai ruksoh selama safarnya itu Tidak atau bukan merupakan safar maksiat nah, Jadi itulah tentang masalah jarak ya Tetapi kalau seandainya misalnya Uh, jaraknya bisa jadi Tidak 84 kilo hmm. Tetapi kalau Kita sampai dengan Misalnya katakan 25 kilo 30 kilo atau 40 kilo Itu sudah memakan waktu Antara dia dengan waktu ini Misalnya sudah sampai menghabiskan waktu Yang tidak ada Maka itu adalah berarti uh, di situ ada urus lain Berarti itu adalah Kembali kepada kasusnya Misalnya kalau dari zuhur Sampai maghrib Berarti berapa jam misalnya 6 jam kan itu hmm. Nah kalau sampai dengan jarak 6 jam itu dia terancam untuk habis waktunya Maka dia sebetulnya bisa antisipasi, bisa jangan jamat hmm. Tapi kalau dari si waktu adalah dari si jarak adalah 84 km Tentang jawaban Pak Junaidi eh, Bagaimana amalan seorang anak terhadap bapak Yang bapaknya itu beda manhaj Anaknya eh, bermanhaj ahlus sunnah Bapaknya keumuman orang dalam hadis Pak Junaidi bahawa yang akan bermanfaat dari anak itu adalah doa. Seperti Rasul katakan, idhamatul insan yang in kota anhu amalhu illah min salasin. Sodakotin jariah au amalin au ilmin yuntafau bihi au wala din solihin. Ia Kalau si bapak atau mayat tadi itu mayat tadi itu adalah mempunyai anak yang soleh dan satu ya anaknya soleh. Kemudian yang kedua adalah si mayidnya itu tidak termasuk musyrik atau tidak termasuk kafir, maka insya Allah Ta'ala akan bermanfaat hmm. dari anak itu untuk orang tuanya. Karena doa anak soleh terhadap orang tua itu bisa dikategorikan dua. Ada doa yang disebut dengan doa masalah, ada doa yang disebut dengan doa ibadah. Kalau dua ibadah itu adalah amalan. Apa saja mungkin berinfak, mungkin berwakaf, mungkin menghajikan dan seterusnya. Tapi kalau doanya doa masalah adalah misalnya Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani itu adalah termasuk doa kepada orang tua. Nah, dua-duanya adalah akan bermanfaat selama si bapak ini adalah mayat ini adalah bukan orang musyrik. Atau bukan orang kafir. Tapi kalau dia adalah hanya ahlul bidah saja, maka bidahnya itu adalah bidah yang muhasyikoh, hmm. menyebabkan orang itu fasik. Maka dia adalah termasuk tidak mengapa. Insya Allah Taala sampai Insya Allah Taala akan bermanfaat dan memberi manfaat pada orang tuanya. Hmm. Demikian. Kita tutup kajian malam kita dengan doa kapartel majelis. Subhana ka Allahumma wa bi man dika, sadualla ilai la antas takfiru kawwatu wa waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.